itu ya. karena sebelumnya ibu jengkel yang amat sangat kuat. Pertanyaan saya mohon dijawab jujur ya. Sama ya. siapa ibu jengkelnya kuat sekali sama siapa? Orang tua atau sama anaknya? Coba. Anak-anak. Uh, anak ke anak yakin ya kuat ya. sekali ya. Kenapa Ibu jengkel sama anak itu kok bisa sangat kuat? Kenapa coba Ibu cerita? Karena bandel, sih Ustaz. Bandel ya. Hmm. Anaknya cowok apa cewek, Bu? Perempuan, Ustaz. Umur berapa tahun? Sekarang 16, jadi hmm. 16. 16, oh, ya. 16 ya. 16. 16 tahun. Iya. Kalau oh. disuruh belajar susah. Iya, penginnya main terus, Ustaz. Main terus. Iya, hmm. Ustaz. E, maaf Bu, e, Putri Ibu cantik enggak? Maaf ini saya pertanyaan saya harus saya tanyakan Ya biasa aja, jangan usut umum Umum ya? ya. Uh -huh. Di atas standar kira-kira cantik enggak Bu? Ya menurut saya biasa, Ustadz Biasa aja ya Kepulian ya. dari Allah Oh Uta. ya Alhamdulillah ya. Ibu, ya, begini Kalau Putri, itu Putri ya? Iya kalau putri ini maunya main, belajar itu susah, begitu yeah, ya. Yeah. Pertanyaan saya adalah, bukan uh, saya mau uh, memperoloh-oloh maaf ya suami yeah. yang sudah meninggal, tidak. Saya hanya cuma bertanya saja, yang suka main dulu antara ibu dengan suami yang tidak begitu serius dalam menjalani kehidupan, itu siapa diantara Ibu dengan Bapak? Maaf ini saya tidak ngolok-ngolok Saya hanya tanya aja juga Mungkin saya ya Ustaz ya Gimana? Mungkin saya ya Mungkin Ibu ya? Iya. Jadi Ibu dulu memang agak lebih sering main Daripada serius dalam menjalani kehidupan gitu? Iya Oh iya. Kan, kan begini Ustaz Iya Bu. Kalau yang anak pertama ini dari suami yang pertama uh -huh. Yang kedua oh. dari yang almarhum itu Ustaz Oh yang kedua dari almarhum Iya Oh gitu. Kalau yang dari almarhum, ya. Alhamdulillah Ustaz pinter. Oh alhamdulillah. Ya. Jadi dulu ibu juga belum sadar kalau hidup itu memang harus serius ya bu ya. Iya. <tik> <tik> <Ustaz, tik> <tik> <tik> yeah. Oke okay, ibu siapa tadi ibu? Ibu yani. saya lupa juga. <tik> ibu yani, ibu Yuli. Yani Yani. Oh ya. yani. ibu Yani ibu Yani ibu Yani. Ya, ibu <tik> Ibu Yani nanti uh, Coba habis Habis Apa ini namanya acara bengkel hati Nanti setelah yeah. doa yeah. Ibu saya ajak untuk Coba uh, Berdoa pada Allah Ta'ala Walaupun sholat subuhnya sudah selesai yeah. Berdoa pada Allah Ta'ala Mohon ampunan jika Ibu terlalu Jengkel pada anak Yang nomor satu Benar-benar ya? mohon ampun pada Allah Ta'ala Kemudian kalau ada jengkel sama orang tua tadi juga ada ibu juga mohon ampun pada Allah Taala dengan serius ya. ya dengan serius mohon ampun pada Allah Taala ya. kemudian diingat nasihat saya pagi hari ini ini bisa menjadi pengingat yang amat sangat uh, kuat bagi ibu untuk menjadikan ibu menjadi lebih baik daripada yang kemarin ya Bu Yani ya. ya. Sudah Insya... mulai kabar usta, sekarang. Oh ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ibu Yani melihat acara Meghel Hati sudah berapa hari? Uda, uda. Ya tahun-tahun ini. Oh tahun-tahun tahun ini ya, alhamdulillah. Ibu Yani. Ya Ustaz. Uh, Insya Allah mau nanti benar bener uh, memohon ampun pada Allah mau. Insya Allah Ustaz. Insya Allah mau ya. ya. Kalau putri Ibu bandel, dirangkul, dinasehati yang baik, jangan di jangan memakai kata-kata yang tidak baik bagi kita umat Islam mau insya Allah, Allah ustaz amin amin amin belajar penuh ustaz oh amin amin sekarang pertanyaan saya kalau tadi kepalanya sakit sekali ya. sekarang gimana ibu sekarang udah agak mendingan tapi masih ada sakit dikit ustaz oh iya Disanku, ya. kalau kalau di tanah ini kalau sudah meninggal bilang apa sama Allah Bu Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ini yang sedikit boleh saya cerita ibu? iya boleh Ustadz barangkali, barang... ini barangkali ya ini kan sebu... ini insya Allah sudah sebut tinggal sedikit kan ya Iya. barangkali ini Ibu butuh pendamping lagi waduh Ustadz, jangan deh Ustadz oh jangan ya, umurnya masih 42 loh Bu nanti uh, kan dulu kan almarhum gimana-gimana pensiun nanti pensiunnya hilang apa? pensiun oh pensiunnya hilang oh kok gara-gara e. pensiun ya takut nikah gara-gara pensiun hilang bukan jadi iya. ini suatu cerita yang lucu tapi mengemaskan tidak apa-apa bukan begitu saat kalau dapat suami yang benar uh -huh. kalau enggak kan Ya. Oh, kan? Di sini banyak Ustaz, di sini banyak. Di sini banyak. Oh ini ini iya nah, aja. Ya, kayak ya, ya, ya. ditunjuk. <laughs> Insyaallah ini uh, bisa menjadi jalan ya. suami yang baik yang <laughs> Ibu Yani ini hanya kelakar, jangan dimasukkan ke hati kalau <laughs> ya. nah, dia cari suami ini berkelakar Ustaz, saja. Mau tanya ini Ustaz? Iya, turut saya kok rasanya kenapa Ustaz? Oh iya. Sama pikir ini syaratnya naik. Iya, oh iya oh, ya ya. ya. Insyaallah ya. nanti baik kita jawab ya. setelah setelah yang satu ini ya Bu ya, ibu baik. sabar ya. Mudah-mudahan manfaat Ibu Iya, ibu ya. Eh, terima kasih, subhanallah. Ternyata Ustad nggak cuma yang ada, nggak cuma angkutan umum ya. Apa? Tadi kan ibu itu jawab muka anak saya, muka umum lah katanya gitu. <laughs> Tapi muka umum kayak gimana? <laughs> baik para pemirsa, kita akan kembali dengan tema hijrah dalam menggelar hati bersama Ustad Danu dan Daizaki sesaat lagi. akan kembali kemudian kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan itu semua sudah faham. Sungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku maka akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan Sina baik suhanallah walhamdulillah wala ilaha ilallah walahu akbar begitu banyak hikmah yang bisa kita petik pada acara bengkel hati pada pagi hari ini dan Ustadz Ini sedikit lagi Ustadz tentang hijrah iya. Biar ada sesuatu yang disampaikan Yang jarang kita pikirkan adalah Hijrah dari gaya hidup tidak sehat Pola makan tidak sehat Menuju gaya hidup dan pola makan sehat Ini kan kurang diperhatikan Ustadz ya Hanya memperhatikan ibadah saja Tapi kesehatannya tidak diperhatikan Nah ini gimana Ustadz? Masalah kesehatan Iya sebenarnya yang paling gampang itu kalau pola makan tidak sehat itu kan kita tidak tahu ya Karena ada orang yang makannya banyak itu juga kadang-kadang masih sehat Tapi intinya adalah begini Kalaupun Allah memberikan banyak rezeki pada kita Kalau kita memang mau makan yang normal-normal aja gitu Jadi maksudnya eh, sehari makan tiga kali ya cukup lah tiga kali tidak apa-apa Atau sehari makan dua kali cukup dua kali tidak apa-apa sebesar sebesar ya sepiring itu yang tidak terlalu banyak ini hanya biasa saja kalaupun umpamanya permasalahan ibadah ya ibadah itu tetap harus kita jalankan ya harus ya iya. tapi masalah pola makan sulit jadi karena kayak saya sendiri kadang makan itu sehari sekali oh. sehari kadang dua kali kadang itu pun jadi nggak bisa dikatakan kalau memang akhirnya dokter akan bercerita Ustaz Danil itu gak sehat, makanya sekali aja gitu. Hmm. tapi alhamdulillah pada waktu saya general check up ya alhamdulillah saya ya. diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala beberapa kali jadi belum tentu yang namanya pola makan sehari sekali atau sehari dua kali itu tidak sehat enggak hmm, memang kalau memang agak lapar iyalah saya ngakuin kalau lapar. <tuk> <tuk> cuma sekali <Ustaz>. <tuk> <tuk> saya iya. aja yang sehari enam kali lapar <tuk> <tuk> mal. baik ya, itu, ya. subhanallah uh, satu ilmu yang bisa kita amalkan ya mudah-mudahan ada satu penanya lagi kepada jemaah yang sudah siap kami persilahkan ya silahkan berdiri. Iya. abang dari mana namanya siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya nama Haji Wawan. Haji Wawan Nurmawan dari Bandung, umur 49 tahun. Saya rombongan dari Bandung yaitu dari Masjid Nur Islam. Iya, Nurul Islam. Keluhan saya yaitu eh, mengenai mata. Mata saya kelopak mata saya itu terasanya ya apa namanya itu? ...pinginnya merem terus. Merem Jadi, terus? Di, seperti yang ngantuk gitulah. Hmm. Jadi untuk dimulaikan itu sangat susah. Nah terus juga kalau bicara terlalu lama... ...kadang-kadang ya apa namanya itu... E, ...otot pipi dan otot leher itu terasa... ...kaku gitu. Terus terasa apa namanya itu... ...terasa kaku dan terasa ngeri lah gitu kalau terlalu lama itu. Nah terus juga apa namanya itu keluar Mata -mata ini... ...terlalu lama... Udah udah 10 tahun pak oh Udah apa? Udah 10 tahun Oh ini, ini yang cepet capek ya? ya? Pipi dan leher itu terasa tertarik-tarik gitu, terasa ngeri lah hmm. Kalau terlalu banyak bicara gitu Apalagi kalau lagi berdoa gitu, doa lagi setelah sholat dan sebagainya itu ya Baca-baca itu terasa ya Ketarik-tarik gitu? Ketarik-tarik gitu lah oh, Pipi gitu. dan ini Ini keluhannya dari kelopak mata gitu kalau palpamat kalau penglihatan itu jelas, tapi kalau kelopak mata itu pinginnya merah terus gitu. Iya iya iya iya iya. Iya ya, ya. insyaallah Pak, Pak, siapa namanya? Pak itu? Haji Wawan, Pak. Pak Haji Wawan, Haji Wawan. ya dari Pak Bandung. Haji. Pak Haji Wawan, begini Pak Haji Wawan. Kalau boleh kalau ini permasalahan ini bukan sakit yang normal kalau ini. Kayaknya ini Pak Haji Wawan maaf-maaf ya Pak Haji ya. ya. Saya minta maaf sebelumnya. Kayaknya Pak Haji Wawan ini ngamalin sesuatu kayaknya. Nah, ngamalin ini kayaknya tidak pas di dalam sunnah Rasul. Kayaknya ini. hingga ngamalin ini baru pada darah mulut, sama muka, sama leher. Nah, kalau amalan ini benar-benar ada di dalam tuntunan, di dalam sunnah Rasul, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada, biasanya ada sesuatu yang di muka. Nah, pada waktu Pak Haji ini berdoa, di mana doanya kepada Allah Ta'ala, ini bereaksi. Ya, betul, Pak. Nah, sekarang kuncinya, sekarang kerasa agak agak tertarik-tarik gak rasanya? ya tertarik-tarik. Oke okay, Pak Haji, waktunya amat singkat. Ketulusan Pak Haji untuk menjawab pertanyaan saya ini saya butuhkan. Pak Haji Wawan, kalau ada amalan yang Pak Haji pernah amalkan, yang diberikan oleh orang lain. Kalau itu tidak ada tuntunan di dalam sunnah Nabi, mau gak amalan tersebut hilang karena Allah? Mau Pak. Jadi saya ganti dengan membaca Al-Qur'an niatnya lillahi taala mau nggak? Mau, mau. Benar. Benar. Ngerti maksud saya? Ngerti. Benar ngerti? Benar, benar. Oh ya berarti paham nih beliau. Paham. Saya ulangi lagi Pak Haji Wawan kita ikrar mau nggak Pak Haji Wawan jika ada amalan yang tidak ada tuntunan di dalam sunnah Rasul yang Pak Haji pernah lakukan itu hilang karena Allah Taala? Mau, mau Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Amin, amin Amin, ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan amalan-amalan yang tidak ada manfaat itu hilang dari tubuh Pak Ajiwawan Amin ah, Amin Sekarang amin. saya mau tanyakan Rasanya gimana sekarang Pak? Pak Aji. Ya sudah agak Enak kan? Ya. Nah, kan ketahuan Jadi kalau begini nih Sakitnya kasus mirip Pak Ajiwawan Ini semua dokter di dunia gak mampu. tidak mampu Karena penyakitnya Karena membaca amalan jadi dokter itu Pak cari di literatur gak ada cari aman, amalan ya? gak ketemu dan ini yang paling banyak di Indonesia jadi intinya kalau Pak Haji gak perlu kita bicarakan amalannya apa ya Pak Haji ya, ya, ya tapi langsung kalau Pak Haji kangen sama Allah Ta'ala bacalah Al-Quran niatnya lilahi ta'ala hanya itu aja ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan Pak Haji cepat sekali sembuh termasuk ngantuknya, sekarang gimana rasanya mata? Ya, terasa, terasa lebih ringan. Ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana mengucap pada Allah? Alhamdulillahirabbilalamin. Mudah-mudahan manfaat aja, Pak Jihan. Amin. Aminami jadabalalamin. Amin. Ya, Baik, Ustaz. Begitu dengan ya. Bapak, terima kasih. Salam terima buat... kasih, Pak Ustad. Ya, ya. ya. Salam buat semuanya ya. Salam buat teman-teman uh, di Bandung. Insya Allah. Ya, Salam taklim di sana Insya ya. Insya Allah Ustaz. Salam Allah. buat dari eh, dari saya dari saya pribadi ya dari kita, kita. dari kita dari kita. Ya. Insya Allah. Salam <laughs> saya sampaikan. Ya, terima kasih ya. Bapak Silahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum. Sama wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun anda berada, subhanallah. Pagi ini menjadi pagi yang begitu menyejukkan untuk kita semua. Tentunya dengan berbagi, dengan terus mendekatkan hati kepada Allah, itulah cara menuju cahaya. Nah, berbicara tentang menuju cahaya, nanti jam 1 siang di TPI, siaran langsung, jangan anda kemana-mana, tetap saksikan, stay tune pada layar televisi TPI, karena... TPI akan menggelar acara Menuju Cahaya bersama Ustaz Danu dan para dai TPI Undangan gratis mana. ya. Ini undangan berbondong-bondong. Berarti ya. Allah nanti sampai di sini Ustaz dapat sesuatu. Dapat sesuatu ya. ya. Dapat tausiah maksudnya. <laughs> <laughs> Baik, para pemirsa, agar lebih sempurna penyucian hati kita di pagi yang mulia ini, kita persilahkan kepada Ustaz Danu untuk memimpin doa. Silakan Ustaz. Alhamdulillah jamaah dan pemirsa TPI yang dirahmati oleh Allah Amin uh, Marilah, marilah kita uh, memohon kepada Allah Ta'ala Berdoa untuk mengakhiri acara bengkel hati ini Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala Amin Mari kita memohon dengan khusus kepada Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma insya'ali ala Muhammad wa ala alihi wa syafi ajma'in Ya Allah, Ya Aziz Engkau lah yang menciptakan seluruh alam yang ada di dunia dan di langit ini, Ya Allah Ya Allah, Ya Ghaffar Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa umatmu, Ya Allah Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami, Ya Allah Jika kami banyak melakukan kesalahan dan dosa sejak akhir balik hingga saat ini Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan Kepada istri kami Kepada suami kami Kepada anak-anak kami Ya Allah Kepada saudara-saudara kami Kepada teman-teman kami Dan juga umatmu dan makhlukmu Yang engkau ciptakan di muka bumi ini, Ya Allah Ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan Kepada ibu dan ayah kami Ya Allah Ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan Pada ibu dan ayah kami Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Ampuni juga kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami Ya Allah Ampunilah kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kami Yang kami sayang Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah kau telah menjadikan iman dan taqwa dalam hati kami Alhamdulillah kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatmu Ya Ya Allah Alhamdulillah engkau telah menitipkan nikmat dan rizki kepada kami Ya Allah Amin. Ya Allah Jika banyak sekali Musibah Penyakit yang engkau timpakan kepada diri kami Jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa kami Ya Allah Kami mohon ampun kepada-Mu Ya Allah Dan kami mohon agar engkau memberikan kesembuhan pada penyakit kami Ya Allah Dan jika diantara anak-anak kami Sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami orang tuanya ya Allah. Kami mohon ampun kepada-Mu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami ya Salam. Agar kami sekeluarga lebih sujud kepada-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Engkau kutuk ya Allah. Jauhkanlah kami dari emosional kami Jauhkan kami dari amarah-amarah kami Dekatkan kami dengan kesabaranmu, Ya Allah Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh Amin, amin, ya Rabbul Alamin Ya Allah, ya Razak, mudahkan kami dalam cari rezeki yang halal dan tayyip di muka bumi Ya Allah, amin Agar hati kami tenang, tentram dan sebagian kami berikan di jalanmu, Ya Allah, amin Ya Allah kami adalah hambamu yang masih hina di hadapanmu Ya Allah Berikan jalan dan petunjuk kepada kami Ya Allah Agar kami senantiasa berada di jalanmu yang benar Ya Allah Hanya kepadamulah kami menyembah Dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan La ilaha illallah muhammadur rasulullah Rabbana atina fitun Yah khasanah wafil akhirati khasanah Waktin ada banar Walhamdulillahirrohbilalamin Alhamdulillah, Alamin Amin, Amin Ya Mujibat Sayyid Para pemirsa, mudah-mudahan Apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Danu Mampu membersihkan hati kita Jauh lebih baik dari sebelumnya Bengkel hati dengan tema hijrah Pamit undur Saya Daizaki dan Ustaz Danu mengucapkan terima kasih Bilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam yang kaya, yang miskin, yang senang dan susah